Selamat pagi Pak Budi Selamat pagi Silahkan komentar Anda Pak Iya pemi Solusinya pemimpinnya diganti aja Sama Jokowi Ya terima kasih Baik terima kasih Pak Budi Selamat pagi Pak Simon Ya begini Pak ya Kita n gak g usah kita Kita urusin dulu yang Kita urusin dulu yang Lebih utama Boroboro -boro mau bikin sama api Segala m a c a m Banjir yang k e l i h a t a n depan mata aja Jangan rubang d e n dengan... a ife r パシモン、サバギパイワン どうして バイ t ーセパウディー。 なんだ Baik, terima kasih b u Bibi p a Rudi, selamat pagi Ya, pagi s i l a k a n komentarnya Pak Enggak, menyambungi n pembicaraan Bapak yang pertama Katanya ya.、uh, pemimpinnya mau diganti dengan Pak Jokowi Pertanyaan saya memang ada pemimpin sekarang di,、uh, di DKI b i s a aja ya Baik, terima kasih Pak Rudi Pak Hari, selamat pagi Selamat pagi Ya パパキバナスボロンボバナスニャンダーカワー。ロ a イトラバジ o ニーサリアトマキンパダスト。ドゥルナインパマンロス、サタウグザブバジャニーロフォー。 Pakai duit bisa berubah. Kalau n gak g ada duitnya, n gak g jalan. Lihat aja tuh di perempatan p u r i Ada rumah yang sudah n gak g ada penguninya. Gak d i r o b o r o b o h i n p a d a s e tiap sore ada macet. Itu, gak mau kerja gitu loh kayaknya. Kalau n gak g ada duit, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hari. Penangkut terakhir ya Bapak Wito, selamat pagi. y a selamat pagi juga Pak Donna. a Jadi komentar saya sih s e m u a sing singkat aja ya Ini semua bukan karena、uh, Pak Kumisnya itu n gak g bisa nanganin alias bodoh bukan ya、uh, Ganti gubernur yang baru pun saya berani taruh a n d a h Pasti urusan banjir itu n gak bisa terselesaikan Jadi、uh, pendapat saya simple aja ya、uh, Ada dua solusi nih Dengan seribu satu banyak、uh, penyebab Ini Ibu Kota Jakarta dipindahkan a j a itu solusi pertama. Atau solusi kedua, tidak boleh ada lagi pembangunan gedung-gedung baru. Dalam bentuk apapun, baik itu perumahan, ya, mal, l apartemen, ruko, apa tuh, tanpa t e r k e c u l i tidak boleh lagi. Nanti pelan-pelan nanti dibikin jalur khusus untuk pengeluaran air langsung ke laut. Itu saja yang benar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wito.、Yoh. Sama siang Pak Adi. Sama siang. Silahkan. menurut saya sudah banyak kemajuan ya. sekarang banjirnya kan umumnya daerah-daerah yang memang、uh, dalam p e r m u k a a n yang, yang cekung gitu y atau a jalan yang, yang rendah di, bahkan kalau banjir-banjir b -banjir e g i n i hampir semua kota ada di dunia n i s t r a l i a segalipun banjir hutan pun di semua tempat yang lekung kan pasti banjir, solusinya ya jangan tinggal di tempat yang yang, yang cekungan begitu kan maka itu jadikan tetap a naik r、nah, n cuman bahasanya kan n g gak semudah itu s e l a i mungkin pelan-pelan dipindahkan sekuman g a n g o r a n g yang tinggal di sekuman itu di jauhkan seperti mana layan untuk menanggung a i n dan tidak begitu. Baik, terima kasih Pak Adipal Latif. Halo. Selamat, Pak. Ya, sebenarnya DKI itu sudah p e n y a t teknik, Mbak. j a siapapun pemimpinnya juga akan memiliki kesulitan yang sama. Intinya kalau tidak ada kepentingan pribadi atau golongan, kita langur DKI ini. Terima kasih, Mbak.